Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kabar terbaik buat anda Saya Uwi Riffel kembali hadir untuk anda hari ini Untuk kajian kitab Riyadu Salihin Karya Asyik Imam Andawawi Bersama narasumber Bapak Dr. K. Haji Syamsul Ma'arif M.A Assalamualaikum Pak K Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kabar baik anda ya Alhamdulillah Masukah sehat ya Alhamdulillah, Alhamdulillah. Tapi sepertinya uh, Sibuk sekali hari ini ya namanya manusia hidup di dunia ini <laughs> ya selalu sibuk ya <laughs> mencari ibadah kan bisa sibuk bisa, kan. bisa menyibukkan diri kebanyakan <laughs> menyibukkan <laughs> diri sih Sebenarnya bukan karena dikejar-kejar <laughs> karena menyibukkan diri ya ya, <laughs> ya ee itu saja masih melanjutkan bahasan kita pada kita bariatul salihin bab mujahadah ya kemarin kan uh, sudah ada inspirasi hadis yang luar biasa nasihatnya buat kita ini sekarang uh, ya. tentang uh, masih kaitannya masih dengan... masih uh, ya hadis selanjutnya mm -hmm. ya nah sahabat silakan anda bisa gunakan pertemuan ini uh, melalui telepon di 8291710 juga SMS 0817195955 atau anda juga bisa dengarkan melalui live uh, streaming rasulun jakarta pada www.trasfmjakarta.com dengarkan juga melalui AM 792 khz Suara Ashfiya, selamat sore untuk sahabat Ashfiya dan uh, anda yang berada di uh, luar jangkauan Ras FM di berbagai penjuru dunia dengarkan melalui www.trasfmjakarta.com. Pak okay, Kiai silakan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabhihi nasta'inu ala umuridunia wa din wa s-salatu wa s-salamu ala ashrafil mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana muhammadin s.a.w. wa ala alihi wa ashabihi Para pendengar RAS FM yang dimuliakan Allah Subhanahu s.w.t, sore hari ini kita kembali pada kajian kitab Riyadhul Salihin. Kita akan melanjutkan pada minggu yang kemarin yaitu memasuki bab mujahadah. Bismillahirrahmanirrahim. An' Aisyah radhiyallahu anha anan nabiya sallallahu alaihi wasallama kana yakumu minal laili hatta tatafattara qadamahu dari Aisyah radhiyallahu anha. Anna an-nabiy -an sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya nabi sallallahu alaihi wasallam kana yakumu min al-laili. Nabi selalu bangun malam. Artinya bangun malam di sini senantiasa melaksanakan qiyamul lail. Melaksanakan solat munajat kepada Allah Subhanahu wa taala hatta tatafattar sampai-sampai kedua tatafattar sampai-sampai bengkak qadamahu kedua telapak kakinya luar biasa jadi, apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW berkaitan dengan ibadah Qiyamul Lail betul-betul dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Sehingga digambarkan di dalam hadis ini sampai-sampai kedua telapak kakinya itu pada bengkak فَقُلْتُ لَهُ فَقُلْتُ مَكَ saya bertanya kata Aisyah lahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Limatana hadza ya Rasulullah Mengapa engkau selalu lakukan ini ya Rasulullah Wa qad ghafarallahu laka sementara qad ghafarallahu sungguh Allah mengampuni laka kepada engkau kata Aisyah Mata quddama min zambika Dosa-dosa yang telah lewat hmm. Wa mata akhar Dan dosa-dosa yang akan datang yeah. Jadi ini Mas Sobi yeah. Rasulullah Tiap malam selalu bangun mm -hmm. Melakukan qiyamul lail Sampai-sampai kakinya yeah. pada bengkak yeah. Saking seriusnya wow, Saking sungguh-sungguhnya yeah. Nah Aisyah bertanya lima tasna'u hadha ya Rasulullah mengapa kok hmm. sebegitunya engkau lakukan wakad ghafarullahu yeah. laka ma taqadda ma min zambika wa ma ta'akhir bukankah Allah itu sudah mengampuni ya ya, segala dosa yang telah lewat maupun yang akan datang yeah. kola maka Rasulullah menjawab Afale uhebuan aku na abdan syukuro. Hmm. Apakah tidak? Sepantasnya jika aku kata Rasulullah SAW hmm. menjadi seorang hamba yang terlalu banyak bersyukur. Hmm. Artinya banyak bersyukur ini betul-betul syukur dalam pengertian uh, bilamel. Tidak hanya sekedar mengucapkan Alhamdulillah melalui lisan tetapi syukur itu oleh Rasulullah SAW direalisasikan ya. dalam amaliyah ibadah, hmm. ya bahkan tiap malam selalu bangun. Ada banyak orang kan memang Alhamdulillah. Alhamdulillah cuma mulut doa. Iya, billysan. Billysan. Billysan. Eh, Rasulullah itu betul-betul bersungguh-sungguh di dalam beribadah kepada hmm. Allah, hmm. sekalipun dia sudah maksum ya sudah ya, maksum, dijamin oleh Allah hmm. masuk syurga, hmm. dijamin oleh Allah, eh, andai kata melakukan dosa ya, ya, ya. ya. tetapi Rasul itu kan maksum, tetapi hmm. andai kata melakukan dosa Allah pasti akan mengampuni Dosa yang telah lewat maupun yang akan datang. Hmm. Nah sekarang pertanyaannya bagaimana ini dengan kita ini? <laughs> kita ini enggak ada jaminan apa-apa, <laughs> ya kan? Hidup kita tidak jaminan. dijamin. Poro-poro jaminan surga memang surganya embahnya, pak. Iya, <laughs> <laughs> iya. Ya. Gimana nih, ini? Harusnya lebih dari itu ya? Iya mestinya harus perlu kehati-hatian. Iya hmm. minimal walaupun tidak. Maksimal Seperti mencontoh Rasulullah Karena mungkin Ya beda kita manusia biasa dengan Nabi Tetapi paling tidak Kita harus punya Perhatian secara serius mm -hmm. Apa yang kita lakukan di dunia ini mm -hmm. Mudah-mudahan menjadi bekal Nanti hidup kita di akhirat yeah. Dan ibadah itu Sebetulnya juga mestinya Lebih mm -hmm. ditingkatkan yeah. eh, Derajatnya ketimbang uh, pekerjaan kita sehari-hari yeah. dalam masalah keseriusan mm -hmm. kita aja dalam bekerja mm -hmm. di perkantoran di pasar mm -hmm. di mana saja uh, dituntut untuk sungguh-sungguh yeah. apalagi kalau kita ini beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala mm -hmm. betul-betul harus sungguh-sungguh yeah. ya jangan menyepelekan apa yang telah Allah perintahkan kepada kita semua ya. Lalu uh, Apa yang bisa kita lakukan Sesuai formatnya dengan kita sebagai manusia biasa Begitu Iya Kita Minimal Melakukan Kewajiban Yang Semestinya harus dilakukan Itu minimal Artinya Kalau toh kewajiban kita misalnya Dalam melaksanakan sholat Contohnya Ya lima waktu itu minimal Nah Syukur-syukur Kalau kita ini mampu meningkatkan uh, Ibadah sholat kita ini yeah. Ditambah dengan sholat-sholat sunnah mm -hmm. Baik sholat sunnah Sunnah Qobliyah, Ba'diyah Maupun Qiyamul Lail mm -hmm. Sholat Dhuha dan lain sebagainya ini yeah. uh, Kalau bisa uh, Ini uh, Bersungguh-sungguh Dalam konteks ibadah mahluk yeah. Belum dalam konteks Ibadah-ibadah yang lain yeah. Karena memang E, ketika kita ini Ingin apa Berkecimpung membangun sebuah masyarakat Sebuah bangsa Itu juga bagian daripada ibadah mm. Dan itu juga perlu keseriusan Betul-betul sungguh-sungguh yeah. Katakanlah yang menjadi anggota DPR Tidak mm. hanya sekedar datang saja Kadang-kadang melombong yeah. Kita memang sering malu e, Ketika menyaksikan di TV itu kan Rapat-rapat paripurna itu Ya Allah hmm. Hmm. Itu kursi pada melombong Padahal itu Waktu kambahnya mengatasnamakan rakyat yeah. Tapi senantiasa Kursi-kursi itu pada kosong yeah. Separuh Tidak ada yang hadir hmm. Ini artinya juga tidak adanya e, Mujahadah Keseriusan dalam hmm. e, Ibadah e, sosial hmm. Hmm. Ibadah dalam arti ingin Tidak e, pengembangan terhadap mengembangkan ya. terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oke, okay. uh, bab kita ini kan berkait dengan uh, tentang apa? kesungguhan kita dalam beribadah, mujahadah. Hmm. Uh, di mana letak hadis ini yang menunjukkan juga tentang eh uh, mujahadah dari uh, yang disampaikan dalam kitab ini. Iya. Ini sudah jelas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Uh, sabdanya yang digambarkan oleh Siti Aisyah itu yaitu annan nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqum minal lail. Hmm. Ini maknanya selalu yakum. bangun malam ya, eh, bangun ya. malam, ya. Kana yaqum minal lail. Jadi bagi Rasulullah itu salat malam itu bagian daripada kewajiban. Hmm. Kalau kita ini sunnah tapi Rasulullah itu uh, ini khususiyah jadi ada ibadah-ibadah yang bagi Rasulullah itu merupakan kewajiban, tetapi bagi, hambanya, eh, bagi umatnya eh, bukan bagian daripada kewajiban, hanya sunnah belaka. Hmm. Misalnya kiamulail bangun hmm. malam, ya kan? Salat malam itu bagi Rasulullah wajib, hmm. tapi bagi kita ya sunnah saja. Hmm. Nah, sedemikian Upaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam beribadah sampai-sampai tidak hanya sekedar kalau kita ini bangun malam mungkin ya kita laksanakan mungkin. Tetapi paling-paling cuma 2 rakaat selesai gitu kan. Yeah, yeah. Paling 5 menit selesai gitu. Dalam kan? survei sebagian besar ya nah. nonton bola. Nah, <laughs> kalau kalau kita nonton bola, bola sampai subuh juga, <laughs> <laughs> <laughs> itu itu kiam kiam juga <laughs> itu bangun dia. Iya bangun malam tapi uh, lihat piala uh, dunia itu ya <laughs> kemarin itu mana itu <laughs> Barcelona melawan. <laughs> saya tidak bangun untuk <laughs> itu. Iya, <laughs> <laughs> ya kebetulan saya bangun gitu. <laughs> iya, <gitu> iya <laughs> <laughs> ya, itu ya Allah untuk kadang-kadang. Urusan-urusan yang beribadah Kepada Allah itu hmm. Sering kita menyepelekan Padahal adalah itu semua kepentingan kita semua yeah. Bukan kepentingan Allah subhanahu wa ta'ala yeah. Manfaatnya kepada diri kita sendiri Begitu ya uh -uh. Baiklah sahabat ini jelas sekali bahwa uh, Bersungguh-sungguh Dalam beribadah sudah ditunjukkan dalam hadis ini Dan anda bisa bergabung di acara ini ya Karena kami sekira langsung Dengan telepon anda silakan kontak 829 1710 untuk Anda yang berada di luar jangkauan menggunakan www.trasfmjakarta.com gunakan 0218291710 juga SMS 0817195955 untuk uh, SMS kita. Silakan telepon Anda dulu. Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam. Dengan siapa sore Bapak? Eh uh, Hasrul di ITC Cepaka, Pak. Pak Hasrul apa kabar? Alhamdulillah. Sehat ya? Iya, alhamdulillah. Silakan Pak Hasrul. Saya mau nanya nih, karena ada... ya Tiamulah itu dilakukan setelah tidur atau sebelum tidur yeah. Saya mengatakan begitu yeah. mm -hmm. Kalau tahajud setelah tidur katanya Nah mm. yeah, yeah, yeah. Nanti saya dengar cerita mm -hmm. Abu Bakar kalau sholat itu sebelum tidur Karena dia Waspada hmm. Hmm. kalau Umar bin Khattab setelah tidur karena dia orangnya kuat. Hmm. Hmm. Hmm. Nah sebenarnya baga apakah bagaimana kamu, ini ya? Kamulah itu apakah boleh yang setelah shakat itu hmm. bolehkah dilakukan setelah tidur atau hmm. sebelum ya. tidur itu aja? Baik terima kasih. Okay, Assalamualaikum. Alikum selamatan rahmatullahi wabarakatuh. Ini persoalan fikih ya? Iya jadi begini e, solat tahajud itu bagian daripada kiamulail. Hmm. Ya bisa saja sholat hajat, bisa aja sholat sunnah-sunnah yang lain tapi ketika dilakukan pada pada malam hari. Hmm. Nah, dah di sini yang dimaksud qiyamul lail ini alangkah baiknya dilakukan sepertiga malam. Hmm. Gitu kan? Jadi eh sepertiga malam terakhir maksud saya. Hmm. Jadi dilakukan Betul-betul uh, ada di tengah tengah malam, mm -hmm. ya kan? Kita memang kadang-kadang uh, untuk sekarang kalau di Jakarta uh, sudah tidak terasa yeah. tengah malam itu <laughs> <laughs> menghindari kelupaan biasanya ya yeah. tidak mengapa misalnya sholat sholat uh, sunnah gitu ya mm -hmm. sholat sunnah -sholat, sholat witir tetapi kalau masih bisa bangun malam itu jauh lebih baik mm -hmm. karena di sepertiga malam itulah uh, Allah Subhanahu Wa Taala uh, turun. Iya kan? Uh, untuk turun dalam arti apa ya? Artinya kalau sebetulnya kalau turun kalau jauh Allah itu di kan, ya, dunia kan. Iya, eh uh, kata nazala itu hmm. ya, itu tidak pantas kalau bagi Allah diartikan turun itu karena hmm. ini menjadi apa? Uh, Debat, ya? perdebatan di dalam uh, kalangan mutakalimin hmm. ya kan? Bahasa-bahasa uh, yang Mutasyabihat itu hmm. Tetapi maksudnya di sini adalah uh, Allah itu betul-betul Memperhatikan hambanya Yang melakukan ibadah hmm. Di sepertiga malam oh. Dan Allah akan menerima Akan mendengarkan Doa-doa hmm. Orang-orang yang mau Bangun malam terutama di sepertiga malam itu yang betul-betul minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hmm, hmm, hmm. Artinya dibanding yang lain e, kalau di Mekah itu ada ada tempat-tempat mustajab. Hmm. Di selain Mekah di sini tidak ada tempat mustajab. Yeah. Tapi waktu-waktu yang mustajab Dimanapun itu diberikan dunia. ya diberikan. Salah satu waktu yang mustajab itu adalah Uh, waktu dimana orang lain semua pada ngorok, mm -mm. semua orang pada tidur pulas, mm. kita beribadah beribadah kepada Allah, mohon kepada Allah. Iya. Yeah. Jadi seperti jam ya, malam terakhir. Iya. Bagaimana kota Jakarta ini, kalau seandainya tidak ada orang-orang yang soleh, yang senantiasa bangun malam, seperti apa? Mas Obi tadi katakan di Jakarta ini enggak ada bedanya antara malam. malam dan siang Bahkan kemaksiatan kemaksiatan di Jakarta ini jam 2-3 malam pun masih yeah. ada di mana-mana yeah. Tapi kita juga di satu sisi masih beruntung Di Jakarta juga masih banyak orang-orang yang yeah. soleh yeah. Yang senantiasa pada malam hari mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya, ya. melaksanakan ibadah kepada Allah nilai wa itu akan lebih kalau dibandingkan dengan e, artinya kita compare dengan e, masyarakat Jakarta yang tengah malam e, masih melek gitu kan ya. bukan untuk ibadah mungkin akan ya, lebih banyak lagi nilai pahalanya ya iya jadi e, al ajru ala kadril masakah ya. Jadi pahala itu sesuai dengan tingkat kepayahan. Nah, salah satu tingkat kepayahan itu adalah hmm. bagaimana menghadapi tantangan, hmm. ya kan? Hmm. Kalau orang misalnya melakukan puasa tapi di kampung di hmm. Eh ya, ya mungkin yang di desa tenang, salah, nah, tenang. Ya. tidak ada godaan sama sekali. Tapi kalau ya kan? di kantor, <laughs> ya. Coba kalau di Jakarta ini ya, <laughs> orang puasa misalnya sebagai pengusaha hmm. di pasar gitu. Hmm. Ya Allah ujiannya Mas Obi kita tiap hari melihat warna-warni minuman hmm. gitu ya jus-jus yang macam-macam <laughs> Jus -jus. belum pandangan-pandangan yeah. yang kadang-kadang menggoda mata kita yeah. luar biasa belum ucapan eh, juga belum ucapan kita ini di masyarakat eh, perkotaan yeah. ini eh, apa mendorong kita yeah. ini untuk yeah. Apa ya mengucapkan seenak-seenaknya mulut kadang-kadang. Jadi al ajru masy... al masaqadri masaqah. Iya, al ajru al qadri masaqah. Baik. Ya, ya. Itu mungkin uh, jawaban untuk Bapak. <laughs> Pak siapa tadi? Pak Hasrol ya. Hmm. Silakan kembali. Telepon Anda 8291710 sebelum kita break. Halo, Assalamualaikum Asalamualaikum. Al al Waalaikumsalam warahmatullahi dengan siapa, Ibu? Al Hamba Allah. Hamba Allah. Hamba Allah namanya, Ibu. Ibu siapa, Bu? Enggak apa-apa. Ibu Aminah. Di mana Ibu Aminah? Hmm. Di mana, Bu? Di pondok gede Pak. Ah, silakan Bu Aminah. Kayaknya sering, deh Enggak nah, apa-apa, enggak <laughs> apa, apa Silakan, Bu. Ah, yang ingat saya, Ustaz. Ya. Assalamualaikum Asalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Aminah? Alhamdulillah, al-firsah. Ya, silakan, Ustaz. Bu. Iya. Dalam tema muhajadah Muja hada, muja hada, uh, uh. Sungguh-sungguh ini dalam beribadat. Kalau uh, uh, uh. kita sebagai seorang istri sudah melakukan, mm -mm. menanamkan rasa takut kepada Allah, merasa terawasi, mm -mm. Uh, segala sesuatunya tu inginnya haus-haus mengejar, mengejar, gitu Ustaz. Mm -mm. Akan tetapi di sisi lain mm -mm. Uh, sebagai seorang suami, mm -mm. karena saya kan. Melihat gitu perubahan dari diri saya sendiri Alhamdulillah mm -hmm. Ketika melihat suami itu Dia kan sebagai seorang pemimpin mm -hmm. Akan tetapi uh, Beribadahnya itu sangat Yang wajib-wajib saja Ustadz gitu. Mm -hmm. Mm -hmm. Amalan sunahnya itu tidak dilakukan yeah, yeah. Mm. Saya juga sebagai istri sudah menyampaikan mm -hmm. uh, Coba bisa melakukan seperti Mama ini lupa gitu kan. Ya, ya. Mm -hmm. Alhamdulillah nikmatnya luar biasa. Saya bilang. Ya, mm -hmm. ya. Papa bela-belain bisa nonton bola. Mm -hmm. Akan tetapi kenapa untuk bertahajud aja kian ya, malam malam kok sulit mm -hmm. sekali. Ya, mm -hmm. Ini saya langsung ini aja Ustaz. Ya ya. aja gitu dengan ya, suami ya, dan ya, ya, ya, ya. terus cobalah dicoba. Pertama kita lakukan dulu taubatan nasuhah. Saya ya. bilang gitu. Mm -hmm. Jangan sampai istilahnya obat itu main-main, kayak -main. mm -mm. bilang itu sungguh-sungguh, mm -mm. saya bilang gitu. Mm -mm. Nanti kita di situ dibukakan cahaya iman. Mm -mm. Sepertinya enak deh kalau coba ya. dilakukan ya, gitu ya. ya, ya. Indahnya ya, ya, ya. dalam beribadah ini subhanallah, Allah berikan saya bilang itu. Mm -hmm. Sampai saya itu rasanya mau menangis gitu menyampaikan ya Ustaz. Mm -hmm. ya, ya. Tapi suami saya ini saya bilang enggak enggak keluar dari mulutnya itu apa namanya? Ee uh, mau gitu melakukan hmm. gitu. Ya, bagaimana Pak? Coba saya tanya ya. langsung gitu Ustaz. Bisa enggak Pak gitu kan? Mm -hmm. Berat dia. Kayaknya sepertinya terbelenggu gitu Ustaz. Mm -hmm. Ini bagaimana Ustaz ya, saya baik. sebagai seorang istri melihat suami saya seperti itu ya, gitu ya. kan? Apakah saya salah menyampaikan hal seperti ini Ustaz? Mm -hmm. yeah dan dari ya. suami sendiri pun tidak ada respon apa-apa gitu ustadh berat sekali seperti terbelenggu ustadz ya. kecintaan dunianya itu nampak tapi untuk negeri akhirat itu sangat kurang sangat jauh sebenarnya mm. jadi saya merasa khawatir pus enam mau masuk surga tuh saya aja gitu kan mereka <laughs> pengennya anak ya, suami ya. semua gitu masuk ke dalam surga gitu kan iya iya iya kalau ustadz Ustaznya... ya baik terima kasih ya, ya, buah mina ya. ya semoga keluarga tambah sejahtera ya, ya. silakan bapak oh, kita break Dulu. Oh gitu, iya, ya, iya, iya, dulu ya. iya, iya, iya. Kita harus break dulu ya. Ibu Amina tadi uh, di pondok gede. Terima kasih. Kemudian ada juga yang menanyakan Pak uh, uh, Kiai kaitannya uh, dengan uh, Salat tahajud. Abdulnya sepertiga malam. Kira-kira jam berapa tadi ya? Uh, uh, uh, mungkin perlu disampaikan ulang. Kemudian bagaimana pula kalau uh, jika ada orang bersungguh-sungguh dalam ibadah tapi terhadap keluarganya? Uh, justru dia cuek. Terbalik dengan apa yang dilakukan oleh hmm, iya, iya. ibu um, Ami ah. apa ibu Aminah tadi, ya, ah, keluarga. Ah, ya. ah. Pakai tadi ada ibu Aminah di Pondok Gede. Beberapa kaitannya dengan fikih uh, kiamul lahir. Tapi kita buka dulu telefon satu lagi ya sebelum uh, kita jawab uh, pertanyaan ibu uh, Aminah. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengan siapa ini? Dengan Ibu Ida di Cakrakitan. Ibu Ida, celilitan. silakan. Silakan Ibu Ida. Iya, ini saya mau nanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Ida? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Iya, ya, uh, saya mau menanyakan tentang salat masbuk, Ustaz. Heeh, uh, uh, uh, ma masbuk ya. Iya. Heeh. Uh, uh. yeah. uh, misalnya imam sudah 3 rakaat kemudian kita baru mengikuti uh, masih satu rakaat kan Ustaz tadi uh, uh, uh. ya. Nah, setelah imam empat rakaat dia tahiyat akhir. Terus kita mengikuti bacaan tahiyat akhir apa? tidak Ustaz. Yeah. Terus yeah. apakah tahiyat akhirnya kita baca lagi nanti gitu. Terima yeah. ya? yeah. kasih Ustaz. Baik, sama-sama. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab dulu yang Ibu Aminah tadi Iya. Ya? E, dari Ibu Aminah tadi menanyakan tentang kondisi e, suaminya. Ini adalah bagian daripada dakwah dakwah orang yang paling dekat. Yeah. Jadi itu yang paling diutamakan sebetulnya. Jadi kita ini punya kewajiban untuk berdakwah di tingkat keluarga dulu. Yeah. Yaitu kepada suami kita, kepada hmm. istri kita, kepada anak-anak yeah. kita. Ini yang paling utama. Dan dakwah ini merupakan ajakan hmm. yang baik yeah. yang terus-menerus harus dilakukan. Yeah. Tetapi di dalam mengajak seseorang itu butuh cara, hmm. metode yang baik yeah. Misalnya... Ya, bagaimana mengajak itu supaya orang itu tidak tersinggung walaupun itu suaminya sendiri. Moiz oh, Hasan. Ya, gisah. cari misalnya juga waktu-waktu yang baik. Mm -hmm. Ya, tetapi jangan bosan-bosan. Itu bagian daripada dakwah yang harus dilakukan terus menerus. Yeah. Bu Aminah walaupun mm -hmm. mungkin sampai sekarang suaminya belum bisa melakukan ibadah secara baik, mm -hmm. tapi jangan bosan-bosan. Selalu dilakukan dan Seraya minta kepada Allah Ya Allah hmm. berikan petunjuk kepada Istri kami ya Allah hmm. Mungkin istri eh, suami kami Belum tahu betul tentang ajaran agama hmm. Berilah petunjuk ya Allah Terus-merus yeah. harus dilakukan Jangan sampai bosan insya Allah Ibu mulia dan ibu bagian daripada Istri-istri yang Seolihah senantiasa Mau punya perhatian Amin. secara khusus kepada suaminya. Ya. Ya. Kalau kita nanya dengan uh, fikih kiamal lainnya, gimana? Sud? Tadi ya, seperti kamalah mungkin perlu dijelaskan. Ya, jadi seperti malam itu yang paling baik kita katakanlah kalau jam tiga kita sudah mm -hmm. mulai mengerjakan solat, ya sampai sampai kita gunakan memasuki solat subuh, ya. Sambil menunggu sholat subuh mm -hmm. Kita bisa melaksanakan sholat-sholat itu mm -hmm. semua yeah, yeah. yeah, Iya. Kalau ada orang yang mujahadanya luar biasa terhadap amat ibadah mm -hmm. Tapi terhadap keluarganya agak cuek bagaimana Pak? Mm -hmm. Kenapa? Terhadap keluarganya agak cuek dia Tapi uh, mujahadanya bersungguh-sungguh dalam ibadah luar biasa Iya, yeah. Itu memang kadang-kadang justru sebaliknya Ada mm -hmm. orang yang uh, dalam perhatian kepada keluarganya itu serius mm -hmm. Tapi dalam beribadah malah tidak begitu serius, tetapi hmm. ada yang orang sebaliknya. <laughs> orang ibadahnya bagus, tapi kiliran eh, kepedulian kepada keluarga, kepada masyarakat kurang. Nah, ini juga eh, harus seimbang, ya. Jadi eh, sebetulnya kalau kita fahami. Uh, esensi uh, filosofi ajaran sholat itu tidak hanya sekedar ibadah ritual sebetulnya, hmm. tetapi di dalam pelaksanaan sholat itu di samping kita ini komunikasi dengan Allah, lalu kemudian kita ini uh, Mengucapkan salam kepada kanan kiri kita mm -hmm. Salam ini adalah Memberikan uh, Ucapan mm -hmm. uh, Kesejahteraan mm -hmm. Ketenangan, kedamaian Mudah-mudahan orang yang ada Di sekeliling kita itu senantiasa mendapatkan Kedamaian, mm -hmm. ketentraman, ketenangan yeah, dan, yeah, dan, yeah. dan lain sebagainya mm -hmm. Itu artinya orang-orang yang Melaksanakan mm -hmm. sholat itu tidak hanya Komunikasi kepada Allah tetapi uh, Punya Konsekuensi Mau betul punya peduli, eh, peduli terhadap orang yang ada di sekitar kita yeah. Kanan kiri kita Bagaimana kira-kira yeah. saudara kita mm -hmm. eh, Keluarga kita, tetangga kita Apa artinya kita bangun malam Tiap malam tidak pernah berhenti Sementara tetangga kita ada yang eh, kelaparan Kita enggak pernah tahu Tetangga kita sakit parah Kita tidak pernah menengok yeah. Kita seakan-akan kenyang kita ini hidupnya penuh dengan kekanyangan, yeah. sementara tetangga kita banyak yang kelabaran. Hmm. Itu artinya e, dalam pelaksanaan ibadah kita ini betul-betul kurang memberikan salam kepada yeah, yeah. orang yang ada di Jadi, sebelah Jadi tadi pokoknya setiap solat saja, bisa yeah. bukan sekedar ritual kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, misalnya, yeah. tapi uh, justru juga uh, punya kaitan dengan uh, uh, uh, apa namanya uh, dengan uh, lingkungan uh, kita, uh, ya. Uh, uh, uh, uh, yeah. Uh, kemudian uh, pertanyaan dari Ibu Ida cerita tadi mengenai sholat masbuk Iya uh, Yang dimaksud mungkin makmum masbuk Makmumnya, Jadi ya. makmum itu dibagi dua dalam teori fikih Ada kalanya makmum muafik Ada yang disebut dengan masbuk. makmum masbuk jadi makmum muafiq itu Sebetulnya makmum yang tidak ketinggalan Dia mengikuti terutama Bacaan fatihahnya imam hmm. Sementara makmum masbuk itu Makmum yang ketinggalan Tidak mengikuti uh, Bacaan fatihahnya uh, imam Bagaimana ketika ada seorang Makmum yang tadi Mendapatkan sholat imam tadi hmm. Sudah 3 ya, Sementara yang harus dikerjakan 4 rekaat Dalam posisi Imam itu Melaksanakan rakaat yang terakhir Yang harus ada tahiyatnya Sebagai makmum itu harus mengikuti hmm. Jadi tidak boleh eh, Makmum menentukan Pilihan gerakan-gerakan sendiri Tanpa mengikuti Gerakan yang dilakukan oleh imam. Yeah. Kalau kita ini sudah menjadi makmum, apapun kecuali kalau ada kekeliruan kesalahan baru kita menegur. Tetapi kalau itu tidak merupakan bagian daripada kekeliruan dan kesalahan, tidak, ya. ya kita mengikuti makmum takbir kita yeah. takbir makmum ruku kita yeah. ruku eh, imam ruku kita ruku yeah. makmum takbir eh, imam takbir kita takbir yeah. dan yeah. seterusnya kita wajib mengikuti. Kalau kaitannya dengan tahiyat tadi? Iya. Yeah. Iya tahiyat juga ketika mak. Imam tahiyat kita ya, juga ya. ikut tahiyat. Ya, kita ya. membaca tahiyat dan ya. nanti e, kita terakhir tadi kita tahiyat ya, ya lagi. lagi bukan berarti ah oh, udah tadi sudah <laughs> dilakukan. Oh, udah lengkap katanya. <laughs> bukan ya. seperti itu ya. Ya, ya. Eh ya, ya. um, sahabat mohon maaf saya akan buka telepon hanya satu lagi karena sudah 43 dari pukul 17 Magrib 47 ya. Halo assalamualaikum Wassalam dengan siapa sore? Ya dengan Ibu Nur di Pondok Umat Permai. Silakan Ibu hmm. Nur. Eh, Assalamualaikum Pak Samsul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak ini saya mau nanya, lemak mm -hmm. kali ini bermujahadah ya Pak? Yeah. Ya. Eh ini kan keterkaitannya dengan bulan Ramadan ya Pak yeah. ya mm. datang. Ini kebetulan Ibu mertua saya saya bawa ke sini sakit stroke sama diabetes gitu pak sudah hmm. 6 tahun hmm. itu apakah diwajibkan masih harus berpuasa ramadan atau hmm. tidak gitu pak ya, hmm. ya puasanya saja atau apa ada lagi itu saja ibu ya ya mungkin kalau untuk ibadah, ibadah yang lainnya ya. yang lainnya Uh, bisa gitu ya untuk sholat taraweh yeah, mungkin yeah. sambil tiduran yeah. tapi kalau untuk puasanya, puasanya itu, ya? terus ikut puasa hmm. atau tidak yeah. gitu baik terima kasih hmm. Bu Nur yeah, yeah. terima nah. kasih sama sama alaikum warahmatullah wabarakatuh ini sudah uh, sakit ini <laughs> mardoqo ala safarin ya famankan mingkum maridun au ala safarin faidda tumin ayy min kalau Barang siapa ya di antara kamu sekalian dalam keadaan Sakitnya. sakit atau dalam perjalanan yeah. Maka boleh tidak puasa yeah. Tetapi harus mengganti eh, puasa itu pada hari-hari yang lain Itu kalau memang... Uh, ada kemungkinan sakitnya sembuh mm -hmm. gitu kan kalau memang sudah tua ya tidak karena sudah tua kan nggak mungkin akan ya tidak memungkinkan mm -hmm. ya sulit untuk kembali mm -hmm. semula karena memang penyakitnya penyakit tua tidak mampu nggak apa-apa ya cukup membayar fidyah saja gitu mm -hmm. kan tetapi kalau memang orang itu uh, masih mampu ya uh, katakanlah dalam usia yang diperkirakan lah e, ya sekarang sakit kita berupaya diobati siapa tahu nanti pada hari-hari yang lain diberikan oleh Allah kesembuhan maka faiddatun min ukhar harus membayar ya hmm. e, tadi e, puasa pada hari-hari yang lain hmm. ha -ha. ya tapi kalau nanti vidya barangkali iya ya. baik Uh, Dari itu terakhir ya, mohon maaf Waktunya sudah tidak memungkinkan uh, Saat ini akan berakhir perjubahan kita Pakai barangkali terakhir Anda bisa sampaikan yang terakhir kalinya Konklusi termasuk juga doa terakhir Iya, iya. jadi Kesimpulan pada hadis ini Kita memang dituntut Diperintahkan oleh Agama untuk senantiasa Bersungguh-sungguh Dalam perbuatan kita Baik itu berupa perbuatan yang kaitannya ibadah mahluk kepada Allah maupun ibadah-ibadah sosial yang lain dan mudah mudahan dengan kesungguhan kita ini akan melahirkan keberkahan kita di dalam kehidupan Amin. itulah mungkin yang bisa kami sampaikan dan mudah mudahan kita lanjutkan pada minggu yang akan datang mari kita tutup acara ini dengan membaca doa bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wa fi ni amahu ya kafi mazidah ya Rabbalak alhamdulillah masya Muhibbi Jalali al-Karim wa An-Nasul Ta'nik. Allah mengfana bimaglamtana wa allimna ma yang fauna. Allah merzukna fahamal nabiin wa hidhal mursalin wa ilham al malaikat al mukarrabin bi rahmatika ya arhamarrahimin. Walhamdulillahirobbil alamin. Billahi taufik walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.